Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yamiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah seperti biasa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 dalam kajian kita yang lalu telah kita Terangkan Telah kita kaji bahwasannya Termasuk yang membatalkan Sholat adalah berbicara Dengan disengaja Yang kedua Yang membatalkan sholat adalah Bergerak Atau gerakan yang banyak dalam sholat Juga yang terakhir Yang telah kita bahas Dalam kajian yang lalu adalah eh, Terkenanya najis ya. Kalau kita dalam keadaan sholat terus badan kita atau pakaian kita terkena najis Yang mana najis tersebut tidak ma'fu Maka batallah sholat kita Ketiga hal tadi telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu Untuk kajian kita kali ini masih berkisar tentang pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan sholat Hal yang keempat yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abu Suja Di sini adalah Terbukanya aurat Telah kita ketahui bersama Mengenai masalah aurat dalam kajian kita Beberapa waktu yang lalu Maksudnya auratnya orang laki-laki dalam sholat adalah Dia harus menutupi bagian tubuhnya antara pusar dan lutut Antara pusar dan lutut ini adalah auratnya orang laki-laki ketika dia dalam sholat yang harus ditutup, tidak boleh terbuka Untuk auratnya orang perempuan dalam sholat adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan Semua badannya harus ditutup termasuk kedua telapak kaki juga harus tertutup secara rapat kalau auratnya orang yang sholat Baik orang laki-laki atau orang perempuan terbuka Kalau terbukanya tadi dibuka oleh orang yang sholat tersebut dengan sengaja Sengaja membuka auratnya Maka batallah sholatnya langsung Jadi kalau ada orang dalam keadaan sholat Terus dia membuka auratnya disengaja Maka seketika itu juga batallah sholatnya kalau dia membuka aurat tidak disengaja, misalnya lupa, kalau dia dalam keadaan sholat, atau tidak disengaja garuk-garuk misalnya terus terbuka auratnya, maka kalau dia menutup auratnya secara langsung maka sholatnya tidak batal, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau terbuka terus dibiarkan maka batallah sholatnya. Jadi perinciannya adalah kalau orang tersebut menut, membuka auratnya dengan disengaja, maka salatnya seketika, seketika itu juga batal hukumnya. Kalau dia membuka auratnya dengan tidak disengaja, kalau ditutup secara langsung, maka salatnya tetap sah, tapi kalau dibiarkan, maka salatnya batal. Hal ini karena apa? Karena seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya menutup aurat adalah syarat sahnya sholat Kalau auratnya terbuka berarti sholatnya tidak sah Begitu juga jika auratnya terbuka dibuka oleh angin Misalnya ada angin berhembus secara kuat Misalnya sampai auratnya terbuka Kalau aurat tadi itu ditutup secara langsung Maka sholatnya tetap sah jadi kalau ada angin berhembus secara kuat, membuka sarungnya misalnya, terus langsung ditutup, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibiarkan terbuka, sampai terbuka auratnya, maka sholatnya batal. Itu kalau yang membuka adalah angin. Tapi kalau yang membuka itu hewan misalnya, dibuka oleh kerang misalnya, atau temannya bergurau, bercanda... Dengan dia, sedangkan dia dalam keadaan sholat Terus membuka auratnya Maka kalau dibuka Oleh temannya, maka sholatnya langsung batal Meskipun ditutup secara langsung Menurut pendapat yang muktamad Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyahnya Jadi kalau Yang membuka itu angin Angin berhembus kencang Terus membuka auratnya Kalau ditutup langsung, maka auratnya Maka sholatnya sah kalau dibiarkan maka sholatnya batal Kalau auratnya tadi itu dibuka oleh temannya Atau dibuka oleh hewan Atau anak kecil Meskipun ditutup langsung tetap sholatnya Batal menurut pendapat yang muqdamat Ini adalah mengenai e, Ingkisyaful aurah Terbukanya aurah Seperti yang saya sebutkan tadi Kenapa terbukanya aurat kok membatalkan sholat Karena jawabnya adalah Karena menutup aurat adalah Syarat sahnya sholat kalau hal ini tidak dipenuhi, maka Sholatnya tidak sah Hal lain Hal berikutnya yang Membatalkan sholat adalah al-uklu Memakan makanan Atau minum minuman Kalau ada orang dalam Keadaan sholat terus makan atau minum Maka batalah sholatnya Kalau dilakukan hal tersebut dengan disengaja Karena makan dan minum adalah bertentangan Dengan sholat, karena sholat seorang Muslim yang sedang dalam keadaan sholat Maka dia dituntut untuk Konsentrasi penuh Dan khusyuk Karena dia dalam keadaan ini Adalah sedang menghadap pada Allah Subhanahu SWT Maka setiap hal Yang bertentangan dengan hal tersebut Maka hal itu adalah Membatalkan sholatnya Termasuk hal yang bertentangan dengan khusyuk Adalah Bila orang tersebut dalam keadaan Sholat terus makan atau minum Terus makan atau minum Kalau Orang tersebut makan Atau menelan sesuatu Atau meneguk air misalnya Kalau dilakukan dengan sengaja Dan tahu bahwasanya Hal tersebut adalah membatalkan sholat Maka batallah sholatnya Seketika itu juga Meskipun yang ditelan adalah Makanan yang sangat sedikit sekali Misalnya Sisa nasi Berada di Antara giginya Misalnya dia ketika makan Setelah makan langsung sholat Tanpa berkumur terlebih dahulu Terus di antara giginya itu ada Makanan yang tersisa Kalau dia tahu bahwasanya Menelan makanan hukumnya adalah Membatalkan sholat Terus dia telan dengan sengaja. Maka batallah sholatnya seketika itu juga. Meskipun yang ditelan adalah sesuatu yang sangat kecil sekali. Begitu juga kalau misalnya dia sehabis makan permen. Terus gulanya masih tersisa di lidahnya. Terus ditelan. Kalau dia tahu bahwasanya menelan itu adalah membatalkan sholat. Maka batallah sholatnya. Nah, terus caranya bagaimana ya dikeluarkan. Kalau dia dalam keadaan sholat. Terus menemukan di sela-sela giginya makanan, ya kalau tidak ingin bawahnya makanan tersebut akan masuk ke perutnya, maka dikeluarkan, dikeluarkan, di, atau diambil dengan tangannya secara pelan-pelan, terus dimasukkan ke sakunya. Atau kalau misalnya e, bercampur dengan ludah misalnya, maka bisa diludahkan, dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Hal tersebut adalah agar menjaga agar sholat kita tidak batal, karena membatalkan sholat. Karena membatalkan sholat, kalau tidak ada sebabnya Hukumnya adalah haram Karena sholat yang dilakukan adalah sholat wajib Jadi kalau membatalkan sholat wajib Sholat asar atau sholat duhur Tanpa ada sesuatu sebab Maka hukumnya adalah haram Kecuali kalau dia Menelan makanan Menelan makanan Tanpa disengaja Tanpa disengaja Lupa kalau dia dalam keadaan sholat Terus makanan yang ada di mulutnya tertelan Atau Dia orang yang bodoh Tentang hal ini Dan bodohnya ini bodoh yang bisa diterima Yang beralasan Atau dalam bahasa Arabnya Bodoh ma'lur Jahlun ma'lur Jahlun ma'lur atau bodoh yang bisa diterima dalam hal ini Itu bodoh yang bagaimana Bodoh kalau orang tersebut Jauh dari ulama Tidak mengerti cara-cara sholat Dikarenakan karena dia Tumbuh mulai kecil Jauh dari ulama Atau dia baru saja masuk Islam Belum mengetahui cara-cara sholat secara mendetail Maka orang yang bodoh seperti ini Kalau dia menelan sesuatu ke dalam perutnya Kalau yang ditelan itu sedikit Maka salatnya tidak batal Tapi kalau yang ditelan itu Banyak Maka batallah sholatnya Batallah sholatnya Dan untuk ukuran sedikit dan banyak ini Ulama berbeda pendapat Ada yang mengatakan menurut uruf Ada yang mengatakan bahwasannya Sedikit banyak ini diukur dari Kalau yang dimakan itu sudah sebesar Biji jagung misalnya Maka Hal tersebut sudah dikatakan banyak Kalau ditelan maka apa, maka batalah sholatnya, jadi kalau yang ditelan itu banyak, terhitung banyak menurut ukuran yang ditetapkan oleh ulama, maka kalau ditelan meskipun dalam keadaan sengaja atau tidak disengaja atau bodoh tentang hukum, maka batalah sholatnya. Tapi kalau yang ditelan itu sedikit, kalau dia menerlanya tadi tidak disengaja atau dia karena bodoh. Dengan hukumnya sholat. Maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau ditelan dengan sengaja. Dan tahu tentang hukum bahwasanya menelan sesuatu ketika sholat itu. Hukumnya adalah membatalkan sholat. Maka sholatnya tidak sah. Batal seketika itu juga. Batal seketika itu juga. Ini adalah mengenai menelan makanan ketika dalam keadaan sholat. Atau menelan minuman ketika dalam keadaan sholat. Hukumnya adalah membatalkan sholat. Karena apa? Karena sholat itu kita dituntut untuk khusyuk untuk husyuk dan untuk tenang. Sedangkan menelan makanan atau menelan minuman itu adalah bertentangan dengan kehusyuan yang dituntut oleh agama. Hal berikutnya yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah hadas. Hadas itu apa? Batalnya wudhu. Misalnya kalau dia dalam keadaan sholat terus kentut, maka batallah sholatnya. Atau dalam keadaan sholat terus dia tersentuh dengan perempuan yang bukan mahramnya maka batallah sholatnya. Dalam keadaan sholat terus dia kencing, maka batallah sholatnya. Karena apa? Karena syarat sahnya sholat adalah orang yang sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau orang tersebut dalam keadaan sholat terus berhadas kentut misalnya atau kencing, maka seketika itu juga batallah sholatnya. Batallah sholatnya karena sholat tanpa syarat dan rukun tidak sah. Hal berikutnya yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Syukair di sini adalah al-kohkohah tertawa. Kalau ketawa, kalau ketawa tersebut dari ketawa tersebut keluar dua huruf Meskipun tidak bisa difaham Maka batallah sholatnya Hal ini e, Jadi ketawa ini hukumnya seperti bicara Yang telah kita jelaskan dalam Kajian kita pada minggu yang lalu Kalau orang dalam keadaan sholat Terus ketawa atau bicara Kalau keluar dari bicaranya Itu dua huruf saja Meskipun tidak bisa difaham Atau satu huruf yang bisa difaham Maka batallah Sholatnya Begitu jika hukum Tanah Nuh, hukum Dehem dalam sholat, atau hukum menangis dalam sholat, atau hukum e, bersin dalam sholat, atau hukum e, batuk ketika salat Maka kalau hal tersebut dilakukan dengan disengaja, terus dari batuk tersebut atau bersin tersebut atau Dehem tersebut keluar dua huruf. Maka batarlah sholatnya seketika itu juga. Kalau dilakukan dengan disengaja. Kalau dilakukan dengan tidak disengaja. Maka tidak batal. Misalnya kalau. Atau dilakukan karena terpaksa. Misalnya orang dehem. Tidak bisa membaca fatihah kecuali dengan dehem. <tuh> karena tenggorokannya kering misalnya. Kalau tidak dehem tidak bisa membaca fatihah. Maka dehem ketika dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau tanpa ada sebab, maka DM-nya tersebut membatalkan sholat kalau keluar dua huruf dari DM tersebut. Maka saya katakan koh-kohah atau ketawa di sini membatalkan sholat seperti hukum bicara. Yaitu kalau keluar dua huruf dari ketawa tersebut maka batalah sholatnya. Itu kalau dilakukan dengan disengaja. Hal lain yang membatalkan sholat berikutnya adalah Tawiyurun niyah Tawiyurun niyah Merubah niat Kalau ada orang dalam keadaan sholat Terus dia Azam Atau berkeinginan Untuk Keluar dari sholat Untuk membatalkan sholatnya Atau dia Ingin untuk keluar dari sholat Dengan dengan hal lain Misalnya dia niat Ketika dalam sholat itu terlintas Dalam hatinya Kalau seandainya hujan turun Maka saya akan Membatalkan sholat saya. Maka kalau dia niat Seperti itu seketika itu juga Batallah sholatnya Jadi kalau ada orang Dalam keadaan sholat Terus di dalam hatinya itu niat Untuk keluar dari sholat Atau dia Menggantungkan niat keluar itu Dengan terjadinya sesuatu Misalnya kalau ada telepon maka saya akan Membatalkan sholat saya Atau dia bicara dalam hatinya Kalau ibu saya datang Maka saya akan batalkan sholat saya Maka dengan Adanya niat seperti itu Dalam hatinya sholatnya Langsung batal Atau dia Ragu-ragu Ragu-ragu misalnya bagaimana Kalau misalnya ada telepon berdering terus di raguraku saya batalkan enggak ya salat saya saya batalkan enggak salat saya maka batallah salatnya karena apa karena salat itu dituntut seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu dalam salat kita dituntut untuk niat dan niat ini harus dilakukan dengan cara hazm dengan cara tegas jangan ada Sedikit keragu raguan dalam niat Jadi dalam niat itu kita harus tegas bahwasanya Niat ini adalah niat untuk sholat sungguh-sungguh Maka Niat keluar dari sholat Atau niat keluar dari sholat dengan menggantungkan Terjadinya sesuatu Atau ragu-ragu dalam niat memutus sholat Maka dengan adanya hal-hal tersebut Hal ini adalah bertentangan dengan niat yang dituntut oleh agama Yaitu niat harus sungguh-sungguh Dan benar-benar jangan sampai e, Tercampur dengan niat yang lain Maka Niat seperti ini bisa membatalkan sholat Maka seperti yang saya katakan tadi Kalau ada orang yang dalam keadaan sholat Terus dalam hatinya itu Mau niat keluar dari sholat Maka dengan sekedar niat ini saja Batalah sholatnya Atau ketika dia sholat Hatinya itu berkata bahwasanya Kalau datang ibu saya Maka saya akan sambut Saya batalkan sholat saya Dengan Perasaan begini saja atau dengan niat Atau dengan Adanya Niat seperti ini dalam hatinya Maka batallah sholatnya Atau dia ragu-ragu Ada telepon berdering bagaimana ya Saya angkat telepon apa ndak ya Saya batalkan sholat saya apa ndak ya nah, Dengan adanya niat ragu-ragu seperti ini Maka batallah sholat itu seketika itu juga Karena seperti yang saya sebutkan Dalam sholat ini dituntut Untuk niat secara tegas jangan sampai niatnya itu tercampur keraguan-raguan. Kalau tercampur keraguan-raguan seperti ini, maka solatnya tidak sah. Hal berikutnya yang menjadi atau hal berikutnya yang membatalkan solat yang disebutkan oleh Imam Abu Suja di sini adalah berpaling dari qiblat. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya termasuk syarat sahnya solat adalah harus menghadap qiblat. Kalau dalam keadaan sholat Terus orang yang sholat tersebut Berpaling dari kiblat Kalau Dia berpaling dari kiblat itu Dia lakukan dengan Sadar Dengan sengaja Maka batallah sholatnya langsung Seketika itu juga Jadi harus tetap Dalam posisi menghadap kiblat Tapi kalau dia sengaja berpaling dari kiblat Tanpa ada hal yang Mengharuskan dia dengan disengaja dan tahu bahwasanya berpaling dari kiblat itu membatalkan solat, maka dengan berpaling tersebut batalkah solatnya. Dan yang dimaksud dengan berpaling di sini adalah berpaling dengan dada. Kalau dia solat dalam keadaan berdiri, maka dadanya ini berpaling dari kiblat. Adapun menoleh ke kanan dan ke kiri dengan kepalanya, hukumnya adalah makruh seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu. Jadi yang dimaksud dengan berpaling dengan kiblat ini adalah berpaling dengan dadanya. Dengan dadanya. Nah, tapi... Kalau orang tersebut berpaling dengan kiblat tidak disengaja atau dipaksa oleh orang lain. Misalnya, kalau ada teman, misalnya temannya itu sering gurau... Atau punya kebiasaan jelek menggoda orang sholat misalnya Kalau ada orang sholat terus temannya sholat Terus dia angkat dia Terus dipalingkan dari kiblat Maka kalau dia tidak kembali kepada posisi semula Langsung Maka batal sholatnya Tapi kalau dia ketika dipalingkan itu langsung Kembali kepada posisi semula Menghadap ke kiblat Maka sholatnya tetap sah Tapi kalau tidak kembali Maka sholatnya batal Ini kalau dia berpaling dari kiblat Dipalingkan oleh orang lain. Tapi kalau dia berpaling sendiri dengan disengaja, maka dengan sekedar berpaling saja, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Hal-hal nah, ini adalah dengan jadi hal ini adalah hal yang terakhir yang membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Syuubah di sini ada sembilan. Yang pertama saya ulangi yang pertama adalah Berbicara dengan sengaja. Yang kedua, gerakan yang banyak dalam sholat. Yang ketiga, terkenaknya najis. Yang keempat, terbukanya aurat. Yang kelima, menelan makanan atau minuman ketika sholat. Yang keenam, datangnya hadas. Yang ketujuh, koh-koha atau e, ketawa atau dehem atau atau dan persen dalam salat yang disengaja. Yang kedelapan adalah berubahnya niat, yang terakhir adalah berpaling dari dari kiblat. Hal-hal ini adalah yang membatalkan salat. Untuk masalah berikutnya adalah masalah bilangan adat atau bilangan jumlah rokaat dalam salat. Di sini Imam Abu Syuja' mengatakan, "Wa raka'atus salawati al-mafrudati sab'a asyrat rokaah yang Artinya rokaat-rokaat Dalam sholat yang diwajibkan Adalah 17 rokaat Dan ini sudah jelas ya Karena bisa kita hitung sendiri zuhur 4 rokaat Asar 4 rokaat maghrib 5 rokaat Isya 4 rokaat Subuh 2 rokaat Kalau dijumlah semuanya Semua totalnya adalah 17 rokaat Kemudian setelah ini Imam Abis Suja menerangkan mengenai Orang yang sakit yang tidak bisa menjalankan salat dengan cara berdiri. Bagaimana caranya? Beliau menjelaskan, "Wa man 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan." Yang artinya barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, tidak bisa untuk berdiri karena seperti yang saya jelaskan kemarin, berdiri adalah salah satu rukunnya salat fardu. Salat fardu harus dilakukan dengan cara berdiri. Kalau orang tersebut tidak mampu untuk berdiri dalam salat fardu, Sholat jalisan maka dia Sholat dengan cara duduk Fa'in ajaza anil julusi Kalau dia tidak bisa sholat dengan cara duduk Sholat mutoji'an Maka dia sholat dengan cara Tidur dengan Meletakkan bagian kanannya Di tanah Terus Waman ajaza ini saja yang terjadi. Wa man sa'a wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhi disallaja lisan fa in Keterangannya secara lengkap adalah kalau ada orang seperti yang saya jelaskan, berdiri dalam salat fardu hukumnya adalah wajib. Kalau orang tersebut tidak bisa melakukan salat fardu dengan berdiri dikarenakan sakit Bunggungnya sakit Kalau sholat berdiri maka sangat sakit sekali Sehingga dia tidak bisa khusyuk dalam sholat Atau Dokter mengatakan Kalau anda sholat Dengan berdiri misalnya Tidak boleh berdiri punya penyakit Yang mana dokter menyarankan kamu jangan sampai berdiri Harus tetap dalam posisi tidur Kalau berdiri Maka penyakit kamu akan tambah parah Atau di sana akan ada penyakit baru atau kalau sholat berdiri misalnya dia sholat di kapal misalnya kalau sholat berdiri maka akan datang pusing kepalanya akan pusing dan dia akan mabuk misalnya nah seperti dalam keadaan seperti ini maka diperbolehkan orang tersebut untuk sholat dengan cara duduk hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwasanya sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain beliau mempunyai penyakit ambeien sehingga beliau tidak bisa salat dengan cara berdiri maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke sahabatnya ini sedangkan dia dalam keadaan sakit pertama kali yang ditanyakan oleh sahabat yang dalam keadaan sakit ini adalah bagaimana ya Rasulullah saya cara cara salat saya jadi ini adalah orang, sahabat ini adalah sahabat yang memperhatikan masalah agama. Menganggap bahwasannya masalah agama ini adalah masalah yang pertama yang harus dia perhatikan. Karena masalah ini adalah yang berhubungan dengan kehidupannya di akhirat nanti. Kehidupan yang abadi. Maka yang pertama kali beliau tanyakan adalah bagaimana ya Rasulullah saya sholat. Kalau saya sholat berdiri saya tidak bisa sholat. Maka Rasulullah SAW ketika itu beliau memberikan jawaban. Soli ko iman, berdiri, sholatnya dengan berdiri. Failam tas tadi faqoi dan kalau kamu tidak bisa solat dengan berdiri maka solat dengan duduk. Failam tas tadi faala jambin kalau tidak bisa solat dengan duduk maka solatlah dengan cara tidur dengan meletakkan bagian tubuh yang kanan ke tanah, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Nasai ada tambahan failam tas tadi fa mustalqian. Kalau kamu tidak bisa sholat dengan posisi seperti itu. Maka kamu bisa melakukan sholat dengan posisi terlentang. La yukalifullahu nafsan illa wuz'aha. Kemudian Rasulullah SAW menutup perkataan beliau dengan berkata. Allah SWT tidak memaksa hamba-Nya untuk melakukan sesuatu. Kecuali sesuatu yang bisa dilakukan oleh hamba tersebut. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Telah menjadi ijma' para ulama bahwasanya Kalau ada orang yang orang Tidak bisa melakukan sholat dengan cara berdiri Maka dia boleh sholat dengan cara duduk Kalau tidak bisa sholat dengan cara duduk Maka dia boleh sholat dengan cara tidur eh, Dengan meletakkan bagian tubuh Sebelah kanan ke tanah Kepalanya di utara, kakinya di selatan Kalau tidak bisa, maka dia Boleh sholat dengan cara mustalpian Terlentang dengan Meletakkan kakinya ke arah gebelat Kepalanya di arah timur Ini Hal ini Telah menjadi kesepakatan oleh para ulama Cuma dalam hal ini Kapan dia boleh sholat Dengan cara duduk Kapan dia Boleh sholat dengan cara duduk Jawabannya adalah kalau sekiranya dia sholat dengan cara berdiri, di sana ada masyakoh. Sulit ada masyakoh. Yang mana masyakoh ini menghilangkan kehusuhan dia dalam sholat. Kalau seandainya saya sholat dengan berdiri, maka saya tidak bisa khusyuk. Karena saya punya penyakit, punya sakit punggung. Kalau saya berdiri lama satu menit saja langsung saya terasa sakit sekali sehingga saya tidak bisa konsentrasi ketika dalam sholat. Kalau seperti ini maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Atau seperti yang saya jelaskan tadi kalau dokter yang bisa dipercaya mengatakan bahwasanya saya bisa mengobati sampingan ini kalau memang sampingan dalam posisi dalam posisi tidur terus. Jangan berdiri terlebih dahulu. Dalam saat-saat ini harus dalam keadaan tidur. Kalau berdiri, maka dicara akan timbul sakit baru. Atau penyakitnya akan tambah parah. Atau kesembuhannya tambah lama. Dan bapak akan merasa sakit-sakit sekali. Dalam hal ini boleh dia, karena pesan dari dokter seperti itu, maka dia boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dia sholat dengan cara dalam posisi seperti yang saya sebutkan tadi Dengan tidur Bagian badan Sebelah kanan menempel ke tanah Dan kepalanya di utara Kapan dia boleh Meninggalkan duduk Kalau seandainya dia sholat dengan cara duduk Maka ada masyakoh Yang masyakoh ini bisa menghilangkan Kehusuan dalam sholat Baru dia boleh sholat dalam keadaan Seperti itu Dan perlu diketahui Tidak boleh beralih tidak boleh sholat dengan cara terlentang kecuali dia tidak bisa sholat dengan cara yang saya sebutkan tadi dari dari berdiri terus duduk dari duduk terus dia terlentang eh, tidak terus dia tidur dengan cara menempelkan eh, kanannya badan eh, kanannya badan ke tanah dengan posisi kepalanya di utara kakinya di selatan kalau ndak bisa itu baru dia boleh terlentang dengan meletakkan kakinya ke kiblat dan kepalanya di arah timur. Nah, ketika terlentang ini harus apa? Kepalanya diganjal dengan pantal agar kepalanya bisa menghadap kiblat. Ke kepalanya bisa menghadap kiblat. Nah. Dan ketika, ketika solat dengan cara eh, terlentang atau dengan cara posisi kepala di sebelah utara, kaki di selatan, maka kalau dia bisa melakukan sujud dan rukuknya dengan cara ber, dengan cara duduk, maka dia harus duduk. Memang dia salah dengan cara terlentang, tapi kalau dia mampu untuk duduk sebentar untuk melakukan rukuk dengan membungkuk sedikit, terus melakukan sujud seperti biasa, kalau bisa dilakukan, maka dia wajib untuk melakukan hal itu. Kalau tidak bisa, maka dia sekarang melakukan rukuk dan sujudnya dengan cara isyarah dengan pakai kepala. Isyarah dengan pakai kepala Kalau misalnya tidak bisa sudah Tidak bisa menggerakkan kepalanya Maka dia Melakukan sholatnya dengan isyarah Pakai kedipan mata Kalau juga orang tersebut Sudah penyakitnya sangat parah sekali Misalnya kena stroke Sehingga sampai Menggerakkan atau mengedipkan Mata saja tidak bisa Maka sholatnya adalah dengan cara Menjalankan sholatnya dalam hati dan perlu diketahui, selagi dia bisa ngomong, maka semua bacaan yang wajib dia baca dalam sholat harus diucapkan dengan jelas. Tak boleh dibaca dalam hati. Tapi kalau saatnya dia sudah tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa mengucapkan bacaan dalam sholat, maka dia boleh membaca bacaan dalam sholat seperti Fatihah dan tersyawut, dibaca dalam hatinya saja. Kalau memang dia tidak bisa mengucapkan pakai mulut, abis lagi dia bisa mengucapkan pakai mulut maka dia wajib untuk mengucapkannya pakai mulut harus dia bisa mendengarkannya sendiri seperti yang saya jelaskan dalam kajian-kajian yang lalu tapi kalau dia tidak bisa maka dia cukup e, mengucapkan bacaan-bacaan dalam solat dalam hatinya dalam hatinya saja yang penting dalam keadaan apapun dia wajib untuk melakukan solat selagi akalnya masih ada selagi masih akalnya masih ada masih waras maka dia wajib untuk melakukan solat. Kalau misalnya dia adalah orang yang dalam keadaan diikat misalnya, maka kalau dia tidak bisa melepas ikatannya maka solat dalam keadaan seperti itu. Nanti kalau sudah lepas dari ikatannya maka dia mengkodok solatnya. Ini adalah untuk mengenai solatnya orang yang dalam keadaan dalam keadaan sakit. E, sebelum kita tutup kajian kita. Di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar. Uh, ini bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan mulutnya merasa pedas karena habis makan sambal? Apakah sholatnya harus mengulang? Atau dia sholat sampai pedasnya hilang. Ya ini dalam keadaan seperti ini yang saya sarankan adalah jangan sampai kalau memang waktunya masih lama ya, kalau memang waktunya masih lama, maka saya sarankan jangan sampai sholat terlebih dahulu sebelum pedasnya hilang. Sebelum pedasnya hilang, sehingga dalam keadaan sholat dia bisa konsentrasi penuh dengan sholatnya. Tapi kalau misalnya dia Tidak bisa, waktunya sudah mau habis Misalnya, dia harus sholat Paling tidak dia harus berkumur Berkumur Sehingga sisa-sisa Makanan yang ada di mulutnya sudah hilang Sama sekali, Adapun rasa pedas Saja Yang tinggal cuma rasa pedas Saja, tidak ada e, Barangnya Di dalam mulutnya, maka sholatnya tetap sah Kalau memang Yang tertinggal cuma pedes saja, maka sholatnya tetap sah, yang tidak sah itu kalau dia menelam sesuatu ke dalam perutnya maka sholatnya tidak sah, tapi kalau sudah hilang semuanya, tinggal rasa pedesnya saja maka sholatnya tetap sah tidak batal, tapi yang saya sarankan selagi dia dalam keadaan seperti ini, maka jangan tergesa-gesa sholat terlebih dahulu hilangkan dulu pedesnya kalau sudah hilang dan sudah tenang baru mengerjakan sholat, baru mengerjakan Mengerjakan sholat Ada lagi apa hukumnya sholat Menggunakan sarung yang bolong Karena kena rokok Kalau ada Kalau sarung kita Bolong kena rokok Kalau bolongnya itu Besar Sekiranya Kalau sarung tersebut Menempel ke tubuhnya Kelihatan warna kulitnya Maka sholatnya tidak sah. Jadi hati-hati jangan sampai kita sembrono dalam hal ini. Bagi perokok misalnya. Hendaknya dia kalau merokok memperhatikan jangan sampai latunya itu kena sarungnya. Kalau latunya itu kena sarungnya sampai bikin bolong sarungnya. Maka kalau bolongnya itu sekiranya besar. Sekiranya warna kulit bisa kelihatan. Kalau menempel sarungnya kelihatan warna kulitnya. Maka kalau dalam keadaan sholat terus sarungnya itu menempel ke kulitnya maka akan terlihat kulitnya kalau terlihat kulitnya maka batallah solatnya batallah solatnya karena menutup aurat hukumnya adalah adalah wajib dalam solat dan yang dimaksud dengan menutup aurat dalam keadaan solat ini adalah menutup warna kulit ya. terus ada pertanyaan lagi apa hukumnya membasuh telinga kiri kanan secara bersama dalam wudu dalam wudu membasuh telinga itu bersamaan, jadi membasuh telinga itu dibasuh secara, secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Jadi yang kalau wudhu yang dibasuh itu bukan apa namanya bukan e, telinga kanan dulu, terus telinga kiri tidak dibasuh secara ber, bersama Adapun membasuhkan, membasuh tangan dan kaki maka membasuh tangan kanan dahulu, kita basuh tiga kali. Baru kita basuh tangan kiri tiga kali. Jangan membasuh tangan kanan sekali, terus tangan kiri sekali, tiga kali tidak. Itu salah. Caranya adalah membasuh tangan kanan terlebih dahulu tiga kali. Baru tangan kiri tiga kali. Begitu juga kaki kanan dahulu tiga kali. Kaki kiri tiga kali. Nah, Kalau pipi, membasuh pipi dan membasuh telinga. Ini dibasuh secara, secara bersamaan. E, pertanyaan lagi bergerak dalam solat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau membuka pintu lalu melanjutkan solat ini bagaimana saya tidak pernah e, mengetahui kalau di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan solat terus membuka pintu terus kembali kepada solatnya saya tidak pernah mendapatkan hadis ini ya maaf saya tidak pernah mendapatkan hadis ini mungkin kalau bisa, kalau si penanya bisa menyebutkan di kitab apa, nanti bisa saya cari dan saya ingin tahu derajat dari barah hadis itu apakah hadis sahih atau hadis hasan. Cuma sebatas pengetahuan saya, saya tidak pernah mendapatkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW dalam keadaan sholat, terus ada sahabat yang mau masuk atau orang yang mau masuk terus membukaan pintu, terus kembali kepada sholatnya. Saya tidak pernah menjumpai hadis seperti itu. Pertanyaan lagi, Ustadz menyebutkan kalau kita menelan sisa makanan batal sholatnya, apa ada dalil hadisnya? Uh, menelan sisa makanan itu hukumnya adalah membatalkan sholat kalau dilakukan dengan cara, dengan cara apa? Dengan cara sengaja dan tahu bahwasanya hal itu adalah membatalkan sholat, baik yang ditelan itu sedikit atau banyak. Hal ini adalah diambil dari hukum yang secara umum, ya. Hukum secara umum di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa hal yang membatalkan sholat, yang membatalkan sholat. Yang mana dari hadis-hadis yang disebutkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap sesuatu yang yunafis sholat atau bertentangan dengan keadaan orang yang sholat maka hal tersebut membatalkan sholat dari hal ini para ahli fikih merumuskan bahwasanya makan dan minum atau menelan sesuatu ketika orang dalam keadaan sholat adalah sesuatu yang bertentangan dengan keadaan orang yang sholat itu sendiri ya, dari dari sini maka para fukohah mengatakan bahwasanya menelan sesuatu hukumnya adalah membatalkan sholat itu adalah diambil dari hukum yang umum secara umum di sana banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW dari hadis-hadis tersebut diambil kesimpulan oleh para ahli alifiky bahwasanya pulusai in yunafis sala fahuwah yubtilus sala setiap sesuatu yang bertentangan dengan haikah atau keadaan orang yang sholat maka hukumnya adalah membatalkan sholat uh, pertanyaan lagi ustad di Mekah banyak yang Bukan muhrim, persentuhan itu bagaimana? Kalau menurut madhabnya ulama kita, ulama syafi'iya, menyentuh perempuan yang bukan mahrom, bukan mahrom, bukan muhrim. Ya, kalau muhrim itu artinya orang yang dalam keadaan ikhrom. Tapi kalau mahrom itu orang yang menjadi saudara dekat kita yang tidak boleh kita kawini itu mahrom. Menyentuh perempuan yang bukan mahrom. Yang mana sentuhannya itu kulit dengan kulit Tanpa ada penghalang Maka sentuhan ini membatalkan sholat Maka kalau di Mekah dalam keadaan Perdesakan terus tersentuh Orang laki-laki tersentuh dengan perempuannya bukan mahrumnya. Maka batalah wudhunya. Kalau batal wudhunya. Maka batalah sholatnya. Dan dia tidak boleh sholat. Kecuali harus wudu terlebih dahulu. Dan ini adalah madhabnya. Ulama kita, ulama syafi'iyah. Madhab yang diikuti oleh orang-orang Indonesia. Ya, di sana ada masalah lain yang mengatakan bahwasanya saya bersentuhan dengan Perempuan yang bukan mahrum itu bu Tidak membatalkan sholat Dan ini adalah masalahnya Imam Abu Hanifa Masalahnya Imam Abu Hanifa Malah, maka kalau dalam Keadaan berdesakan, misalnya Dalam keadaan tawaf Dalam keadaan tawaf itu, orang yang tawaf Harus selalu punya wudhu Tidak boleh wudhunya batal Ya Kalau dalam keadaan tawaf ifadoh, Dalam masa haji Yang sangat berdempetan dan E, berdempetan sekali Berdesakan Kalau tidak bisa menghindar dari Sentuhan orang perempuan yang bukan mahrum Maka Dalam keadaan seperti ini Kita boleh bertaklit dengan madzhabnya Imam Abu Hanifah Yang mengatakan bahawasanya Menyentuh perempuan bukan membatalkan Solat Dalam keadaan yang sulit seperti ini Kita, bisa, kita boleh mengambil Pendapatnya Imam Abu, Abu Hanifah dan ini pertanyaan yang terakhir, eh, bunyinya saya mempunyai teman Ustaz, dia tengkar sampai cerai, tapi dia tidur bareng lagi sama yang diceritanya itu. Bagaimana ini Ustaz? Hukumnya tidak boleh kalau istrinya itu sudah dicerai, maka istri tersebut hukumnya adalah perempuan ajnabiyah. Jadi kalau jadi harus diperhatikan, kalau ada seorang laki-laki telah menceraikan istrinya, maka istri yang telah dicerai tidak boleh dikumpuli. Kecuali kalau dia niat untuk rojuk kembali. Kalau dia niat rojuk, maka dia mengatakan saya mau merujuk istri saya, baru dia boleh mengumpuli istrinya. Itu kalau tolaknya masih tolak satu atau tolak dua. Tapi kalau sudah ditalak tiga kali, maka perempuan tadi sudah menjadi perempuan asing bagi dia dan tidak boleh halwat bersamaan berdua-duaan tidak boleh, apalagi tidur bersama tidak boleh. Yang penting perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, maka perempuan tersebut untuk suaminya tadi adalah dia terbilang perempuan asing. Maka tidak boleh berhalwat berdua-duaan di sepi-sepian tidak boleh. Atau bahkan yang lebih parah lagi kalau tidur bersama Maka jelas tidak Tidak boleh Kecuali kalau dia sudah merujuk perempuan tadi Dengan mengatakan bahwasanya Saya merujuk kamu kembali Itu kalau tolaknya masih tolak satu Tolak dua Tapi kalau sudah tolak tiga tolak bain, Maka sudah tidak boleh Berkumpul dan perempuan tadi Sudah menjadi perempuan lain Boleh kembali tapi harus dengan akad baru dan harus perempuan tadi telah kawin dengan orang lain Dan orang lain suami so yang kedua tadi telah kumpul dan telah berkumpul dengan perempuan tadi Terus diceraikan baru di, boleh di, dikawini lagi oleh perempuan, laki-laki yang yang pertama Nah sekiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil Untuk kesempatan kita kali ini Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita pelajari pada Malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari Nasallahu subhanahu wa ta'ala Ya'arzuqona ilman nafi'ah Wa'arzuqona amalan makbulah Wa'ja'ala ilmana hujjatan lana lah hujjatan alaina Wa'asallahu ala sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi wasallam. salam rabbika rabbil izzati amma yasifun